Jadi begini, uh, perlu kita runut kenapa di sana ada perbedaan di dalam menyikapi ziarah kubur. Ini yang perlu kita runut terlebih dahulu. Kenapa ada perbedaan di dalam masalah ziarah kubur. Tentunya perbedaan ini terjadi di kalangan para ulama Bukan para gembel jalanan loh ya ini Kalau perbedaan yang terjadi di antara para gembel jalanan mungkin kita tidak usah risau lah Tapi ini perbedaan di antara kalangan ulama Di dalam melihat hukum ziarah kubur itu sendiri Kenapa ada perbedaan? Jadi perbedaan ini Sebenarnya Muncul Ketika Ibnu Taimiya Menafsirkan Sebuah teks hadis Sahih riwayat Imam Bukhari Muslim yang berbunyi La tushad durri halu Illa ila salasi masajida Masjidil harami wa masjidihada wa masjidil aqsa wal masjidil aqsa al hadits saw kama qala rasulullah rawahu al wa muslim dari sahabat abi hurairah nah ketika diartikan la tusyaddur rihalu tidak diperbolehkan bepergian kecuali menuju ke tiga masjid pertama masjidil Haram Makkah, yang kedua masjid Nabawi, kemudian yang ketiga adalah masjid Aqsa Palestina. Di sini kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa bahwa ketika kita bepergian murni karena untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak diperbolehkan menurut Ibnu Taimiyah. Yang kemudian ini ditentang Dikounter oleh Imam Taqiyuddin As-Subuki di dalam kitab Syifa'us Siqam. Di situ dijelaskan bahwa kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Taimiyah yang melarang bepergian dalam tujuan dalam rangka murni ziarah nabi itu sebenarnya tidak masuk dalam redaksi hadis tersebut karena di situ Rasulullah S.A.W alaihi wasallam di dalam berbagai macam literatur syarah hadis Yang diantaranya juga Imam Takiuddin As-Subuki sendiri Menjelaskan Bahwa Tidak diperbolehkan Bepergian Menuju ke masjid Masjid ini kan tempat Kecuali Masjid 3 Yaitu Masjid Al-Hara Makkah Masjid Nabawi Kemudian Masjid Aqsa Palestina artinya apa bahwa di sini Rasulullah saw di dalam hadis tersebut itu ditafsirkan sebagai nafiyul fadilah bukan nafiyul ibahah menafikan keutamaan bukan menafikan kebulehan artinya apa seyukjanya jika kamu ingin bepergian menuju ke masjid dalam rangka untuk salat di situ maka lebih baik berpegianlah kalian untuk menuju kepada salah satu dari tiga masjid nek padado-podo ngomong Arab plesir tapi plesir plesir religi ya ya iki lebih baik plesir religi ne ya morninggonone masjid Teluhi Bukan berarti kemudian ketika kita visit atau ziarah ke masjid Wali, ya, masjid Demak, entah itu masjid Sunan Ampel atau masjid-masjid yang lain, bukan berarti ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi lebih utama jika anda bepergian ingin pelesir dalam rangka wisata religi, ya. Kesana sana Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Maka di sini Syekh Taqiyuddin As-Subuki mengcounter pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwa fatwa dari Ibnu Taimiyah sebenarnya tidak berdasar sama sekali dari redaksi hadis tersebut. Nanti akan bahaya ketika kita lanjutkan begini. Tadi kan mengatakan Ibnu Taimiyah bahwa Merencanakan bepergian dalam rangka ziarah Nabi Bukan dalam rangka ke Masjid Nabawi lo ya Bukan dalam rangka ke Masjid Nabawi Tapi dalam rangka langsung ziarah ke makamnya Rasulullah di Madinah Tidak terbesit sekalipun ingin ke Masjid Nabawi tidak Tapi langsung terbesit dia ingin tujuannya ke makam Rasulullah Ini kalau menurut Ibn Taymiyah Tidak, tidak diperbolehkan Sama sekali Berarti Nanti akan muncul lagi persoalan Uang iku Nek kapan jarak lelungan Ziaroh ningguni sya'liani rasulullah Ya berarti tambah tidak Diperbolehkan